Pak Bili, l selamat pagi s i l a k a n Pak Bili l y Ya, menurut saya sih Aduh, jangan bikin malu dong ya Kan ini bukan baru acara sebulan dua bulan Udah acara dari kapan tahun Bilang mau ada FDA ini Ya coba, makanya pemerintah kan itu Berarti pemerintah yang gak siap Coba lah, segera dibikin efisiensi Ekonomi biaya tinggi itu ditekan ya. Karena memang produk kita itu Lebih mahal dari produk asing Yang bahkan dengan import gitu loh Nanti udah begini bawa-bawanya importnya dipersulit Nanti mau masuk barang aja dipersulit Saya punya pengalaman untuk masukin barang dari China ya Itu maksud kita kita mau biar、uh, negara kita ini Tenaga kerjanya itu、uh, bisa digerakkan gitu Saya masukin mesin saya ke b u s saya, Udah masukin lebih mahal dari mesin baru Yang hebatnya begitu kita mau keluarin dengan alasan lagi Oh atasan saya lagi ke luar kota pak Bisa t e n g g k besok Tapi saya tiap hari mesti bayar sekitar d 0 0 r 0 0 u s atau tiga ratus dolar itu pejabat-pejabat seperti ini sudah mesti disingkirkan biar cepat gitu loh STM mah jangan mundur-mundur lagi lah malu kalau baru kemarin janji ya boleh dong tahunan terima kasih ya terima kasih kembali selamat pagi Pak Hari selamat pagi silakan Pak Hari ya Bu kalau menurut saya dalam hal ini pemerintah harus ikut、uh, mba, tak bertanggung jawab lah ya istilahnya Oh Saat ini mereka harus mengkoreksi kembali peraturan-peraturan perindustrian yang terkait dengan perdagangan bebas itu. Pemerintah harus bisa memberikan suatu insentif bagi industri dalam negeri, supaya mereka bisa bersaing. Karena menurut saya kesalahan pemerintah kita pada saat menandatangani kerjasama itu, mereka ini tidak tanggap itu. Mereka ini kurang、uh, mengerti efek daripada perdagangan bebas itu. Mereka tidak mempelajari terlebih dahulu secara mendalam, gitu, Bu. Jadi sekarang mereka harus melakukan koreksi, memberikan tunjangan dalam industri-industri dalam negeri saat ini, gitu, memberikan insentif supaya mereka bisa bersaing. Kau l a e nggak s i l a k a lah kita di, di negara ini. Itu komentar saya. Baik, terima kasih Pak Hari. Pak Ahwat, selamat pagi. Silakan. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Ahwat. Selamat pagi, selamat pagi Bapak, silakan. Uh, uh, saya merasa sangat malu, u jadi kasih tujuh tahun waktu masih kita nggak bisa menuaiin itu perdagangan bebas itu. Tujuh tahun waktu, bukannya pendek, loh, itu udah lama sekali, tuh. Pelita udah sekali lewat tuh kalau mau pelita, tuh. Itu sangat memalukan, itu aja. Iya.、Yeah. Terima kasih Pak Awat, Ibu Titi, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Silakan. Ya, m a s u k n y a apa? Maraknya p ap, e r d a g a n g a n bebas gak bisa ditolak, Mbak.、Uh -huh. Ya, saran saya, saran kami sebagai rakyat kecil, yang berdagang kecil-kecilan itu yang diangkat. Karena mereka lebih hidup, bisa menghidupkan, yang lebih m e m b e r i k a n sangat keaslian、uh -huh. apa ya, namanya tradisional, ekonomi tradisional. Yang masih memarak sampai sekarang, kalau hanya melihat, menjadi i n i s a s i j a l a n ekonomi perdagangannya. Lihat saja yang tinggi-tinggi, yang punya saham besar, yang punya modal besar, yang pengusaha besar, tapi kan mereka tidak menyentuh ke rakyat, sementara rakyat lebih banyak, berdoa terus jutaan lah. Yang ikutan mungkin satu atau lima puluh juta.、Mm -hmm. Nah, harusnya pemerintah itu memikirkan bagaimana mengembangkan, menghidupkan kembali、uh, ekonomi mikro. Di, e, berhadapan dengan ekonomi makro Jadi mereka bersahabat g i Terima u mbak t kasih Mbak, selamat siang Bapak Daniel, selamat siang s i l a k a n Bapak Ya, ya abang, Menghadapi a n g k a ini ya Setorin harus dilindungi dah, apa? Yang silahkan dilindungi nah, Bapak mohon、uh, lebih keras sedikit Bapak Setorin harus dilindungi nah, Mungkin jangan yang besar-besar mulu Jangan yang ekonomi yang makro, mulai a n g k i s u r u h a n a k a n g k a yang rela ya, dilindungi deh. g n Terima a k Baik, baik. Terima kasih, Bapak Daniel, ya. Selamat siang, Bapak Victor. Selamat siang, Bapak. Saya mau kasih opini aja. Ya. Ya, menurut saya, ya kita siap atau tidak siap,、uh, uh, PSTA harus dilakukan. Nah, menurut saya kita jangan selalu mengatakan bahwa kita akan kalah bersaing dengan negara Cina h atau dengan negara yang lain. Marilah sebenarnya kalau kita sambut a k t a ini dengan istilahnya seberpikir secara positif, kita akan lebih maju untuk bersaing dengan mereka. Dan kita harus katakan bahwa produk-produk yang ada di Indonesia tidak kalah jauh kualitas n y a dibandingkan dengan n e g a r a mereka. Kalau mereka mengatakan mereka bisa murah, tentunya kualitas mereka akan jauh lebih rendah daripada kualitasnya kita.、Hmm. Jadi menurut saya ya, kita harus hadapi aja kenapa kita harus takut bersaing dengan n e g a r a lain. Oke,、okay, segitu aja. Makasih Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak Victor ya. Bapak Charles, selamat siang. Selamat siang. s i l a k a n komentar a n d a Kalau misalnya menurut saya Yang namanya perdagangan bebas Memang udah n gak bisa dicegah lagi sih Itu sudah benar Dan kita melihat dari segi positif、uh, Negatifnya kalau saya bisa pisahkan adalah Kalau dari segi positifnya Pasar dari perdagangan bebas ini juga Sangat luas ya mbak ya Jadi kita、uh, pengusaha lokal Juga bisa mengambil、uh, Peran di dalam、uh, Pasar yang ada yang di luar dari pasar lokal Kita sendiri Tetapi kalau kita Harus juga melindungi yang namanya kita punya、uh, uh, a pengusaha-pengusaha lokal ya Terutama yang menengah、uh, dan yang pengusaha kecil Memang harus ada peraturan-peraturan tertentu Mbak Yang untuk mem,、uh, menjadi satu koridor Tidak asal, -asal、uh, barang dari luar masuk ke sini Tanpa ada filtrasi tertentu atau perundangan tertentu Yang melindungi dari、uh, apa namanya, pengusaha p e n g k s a n a kecil ini Saya pikir begitu Baik, terima kasih Bapak Charles ya Ada positif dan negatifnya ya Bapak Komang, selamat siang Selamat siang s i l a k a n ya komentar Anda Kalau、um, menurut saya、um, Pengusaha tentu harus siap bersaing Dan kalau sudah namanya jadi pengusaha Kalau harus rugi, bisa rugi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 jadi j a n g a n cengeng gitu jadi pengusaha ya baik, iya <tuk> Bapak Hartono selamat siang siang Bu komentar Anda nih Pak lambat atau cepat itu p、eh, e d a n g bebas pasti kita akan terima kita jalankan aja yang paling penting itu pemerintah mengontrol standar nasional yang harus dipenuhi seperti makanan, jangan sampai yang sudah ada luar saya yang tidak bisa masuk、mm -hmm. Yang kedua, itu biaya yang tinggi. Itu tolong ditekan banyak, biaya yang tak terduga itu di pelabuhan, ataupun infrastrukturnya itu dikembangkan juga. Nah, itu saja yang paling penting. Karena itu kan global, ya global. Kalau misalnya murah, kalau bagus, itu kan diterima masyarakat, tidak usah d i p r o t e s terlalu jauh begitu. Ya, tuh.